Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Bapak Gak apa-apa Gak apa-apa Gimana kabar pak? Sehat ya? Sehat Siapa, Siapa nama pak pak? Pak Tarsono Pak Tarsono Masya Allah Jadi tinggal jauh dari sini pak? Ya anda gak jauh dekat Dekat ya? Ya Masya Allah Ini lagi kerja pak ya? Ya kerja ya Jadi Setiap hari bapak Ya, Setiap, setiap hari, hari. Biasanya dari pagi sampai berapa? Sampai jam 2 Sampai jam 2 sampai jam dua setelah istirahat. Juga. ini sampah-sampahnya nanti dikemana kan pak? ya keliling itu saja. keliling, keliling, bersihin sampah, dikumpulkan, sama. terus dibuang nanti. masya allah. allah. tor penentu pak. iya. itu biasanya pak dari kerja ini. alhamdulillah dapat rezeki mencukupi tidak pak? ya itu terpaksa. terpaksa. Ya? terpaksa ekonomi. ekonomi. iya. Yeah. terpaksa. Subhanallah Pak sebenarnya pekerjaan Bapak ini mulia Kenapa? Karena kan Islam itu kan juga memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan Jadi menjaga kebersihan Kemudian juga menjaga kesucian Sebenarnya Bapak sekalipun orang lain sepertinya mungkin memandang agak rendah itu. Sebenarnya ini bukan kerja rendahan Yang penting itu kita ikhlas Ikhlas yang halal Ya, halal ya. Lalu kita tulus dan niatkan juga Sekaligus membantu kaum muslimin Iya Iya, membantu ya. kaum muslimin Sehingga Bapak juga dapat pahala Iya Membantu kaum muslimin membuang sampah-sampah Iya -sampah. Masya Allah Jadi anak-anak ada berapa, Pak? Anaknya sudah lima Dua lima, udah besar-besar? Ya ada besar. Udah, besar udah berapa lama Bapak kerja memungut sampah? Ini sudah Dua belas tahun Dua belas tahun, iya? 13 tahun. Sebagian orang, Pak, ada yang kadang kan malas merasa gengsi hmm. untuk bekerja. Kalau Bapak sendiri bagaimana pendapat Bapak? Enggak, enggak gengsi saya. Sa hmm, seadanya. seadanya Macul persepsi kurang-kurang, ya maaf kurang saya. Enggak apa -apa. Gengsi enggak, enggak gengsi. Ini nantinya buat sampai itu ya. Mm -hmm. Narik becak. Oh setelah ini narik becak? Masya Allah. Allah, Makan anak saya. betul Makan anak saya, makan cucu saya, orang tua saya. Anak saya masih satu. Iya, yeah, iya, yeah. iya, yeah, yeah, masya Allah, bagus sekali Pak ya. Yeah. Jadi memang sebagai Muslim yeah. kita tidak boleh gengsi dalam bekerja yang halal. Yeah, iya, nendak gengsi saya. Tidak gengsi. Ini gonna... lebih baik daripada meminta-minta. Iya, yeah. tidak mas saya. Kita sehat, wow. diberi kekuatan yeah. oleh Allah Subhanahu Wataala. Ada yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Yeah. Oh ya Pak, ini berbagi nasihat dan yeah. saran. Subhanallah saya yeah. senang sekali bisa ketemu dengan Bapak. Iya. Yeah. Ya yeah. dan terus bersemangat bekerja. Iya yeah. Berusaha iya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Allah, iya Kadang-kadang uh, mampir ke sini masjid ini juga pak ya. Salat Ternyata mampir yeah. da, telater, yeah. Tapi yang penting itu pak Kebahagiaan hidup Kenikmatan yeah. hidup itu bukan dari rumah yang bagus yeah. Sebenarnya bukan dari rumah yang bagus Bukan pula dari kendaraan yang mewah yeah. Tapi sebenarnya ada di hati kita pak hati Makan itu Makan daging, makan sambal Makan tempe tahu semuanya sampai di sini aja rasanya kenyangnya sama pak kalau sudah lewat ngerongrong kan sama ya. kalau kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan menjadi orang yang kaya ya, kaya ya. itu bukan kaya di tangan tapi kaya di hati, ya, kaya hati ya, maka pak Alhamdulillah pak ya. sekalipun bapak kerja membersihkan sampah ya. sampah warga ya. tapi panjenengan jangan lupa juga ya. bersihkan diri ya. bersihkan hati ya. berhenti waktu sholat berhenti dulu tinggal sampahnya ya, ya pak ya, ya. mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kelak memasukkan bapak ke surga, yeah. keluarganya juga. Yeah. Masya Allah. Terus semangat bekerja pak. Yeah. Ini contoh bagi kaum muslimin saudaraku. Yeah. Bapak ini walaupun dia sudah tua, tetapi beliau tidak gengsi untuk bekerja. Walaupun hanya untuk mengumpulkan sampah-sampah warga, tetapi bagi beliau ini lebih baik daripada meminta-minta. Ini semangat yang harus ditiru oleh para pemuda. Semangat untuk bekerja, berusaha. Tidak mau menyerah. Dan tidak mengeluarkan tangan kepada manusia, terus berusaha bekerja untuk mencari nafkah yang dicintai, yang diridoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala. Ingat pekerjaan yang halal, rezeki yang halal sedikit, tetapi disyukuri jauh lebih bermanfaat daripada harta yang berlimpah, tetapi dari sesuatu yang haram dan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan kepada kita rezeki yang halal dan lapang serta diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih pak Sampai ketemu lagi insyaallah Terus rajin-rajin sholat pak umurnya ya Umurnya saya 56 56, insyaallah Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah di akhirat tua yeah. Di masa-masa tua bapak ya yeah. Assalamualaikum